lanjutkan dulu guna kata beliau di sini adalah badal istimal beliau di sini badal istimal se-alisan huwa ayyastamila al-mubdalu minhu alal badali badal istimal itu kata beliau adalah mubdalu minhu yastamila merupakan kandungan dari alal badali atas badalnya Jadi kata beliau di sini badal istimal adalah sebuah mubdal minhu berarti kalau mubdal minhu sebelum badal tersebut Dia itu yastamila merupakan kandungan alal badali terhadap sebuah badal. Jadi kata setelahnya yang menjadi badal itu adalah kandungan dari mubudal minhu. Dia itu bukan bagiannya. Kalau Anda kasih definisi yang mudah. Kalau dalam kitab. Al-Marji'u Al-Musajjar. Ini kitab yang membahas tentang nahu dan Sorof. Tapi metode yang dia pakai itu sangat bagus. Satu jilid. Kalau didefinisikan tentang Badal Istimal. Definisinya Hual badalu Dia itu adalah badal Dewai agen de. Terjemahnya ya Dia itu adalah badal yang menjelaskan salah satu kekhususan yang terkandung pada badal minhu Ya, badal istimal kita lihat definisi ini dulu baru nanti kita bawa ke kitab kita gitu biar bisa dipahami. Karena kandungan sama bagian itu beda. Badal istimal itu adalah badal yang menjelaskan salah satu kekhususan yang terkandung pada Mubdal Minhu. Jadi salah satu kekhususan yang ada pada Mubdal Minhu, dari sekian banyak kekhususan yang ada pada Mubdal Minhu, itu dijelaskan oleh badal istimal. Contohnya ditulis, biar kita lihat dulu definisinya sama kita lihat contohnya. Ajabani Zaidun, Ajabani Zaidun, sujaatuhu, ya, Ajabani <tuhu> Zaidun syuja'atuhu mengagumkanku Zaid syuja'atuhu keberaniannya Ya keberanian yang ada pada Zaid itu mengagumkanku Kalau tadi definisinya yang kita tuliskan badal istimal itu adalah badal yang menjelaskan salah satu kekhususan yang terkandung pada mubedal minhu. Perkara yang khusus terus ada terkandung pada mubedal minhu. Bukan bagian dari mubedal minhu. ya Kalau nanti dia termasuk bagian dari mubedal minhu itu namanya badal ba'du minkul. Paham? Sebagiannya saja. Seperti saya memakan roti separuhnya. Nah separuh itu kan termasuk bagian dari roti. Bukan kandungan yang ada di dalam roti. Kalau badal istimal, dia itu adalah badal yang menjelaskan sebuah kekhususan yang kekhususan ini ada pada mubadal minhunya. A'jabani zaidun suja'atuhu. Zaidun sebagai mubadal minhunya. Salah satu kekhususan yang ada pada zaid adalah suja'ah. Sifat pemberaninya. Nah, ketika suja'ah ini keluar, inilah namanya badal istimah. Bukan Ba'du Mingkul Kalau Ba'du Mingkul Dia itu bagian dari Zaid Seperti misalkan kalau kita contohkan Roti kemarin Saya telah memakan roti Separuhnya Paham? Berarti Separuh itu adalah bagian dari roti Bukan yang terkandung dalam roti Bukan manisnya Bukan pahitnya Bukan itu tetapi separuhnya, dia itu bagian. Nah, Di sini dikatakan, Mengagumkanku Zaid, Yaitu keberaniannya. Maksudnya keberanian Zaid itu mengagumkan kepada diriku. Nah, Di sini, Suja'atuhu adalah salah satu dari kekhususan yang ada pada diri Zaid. Ketika dia keluar, ini namanya badal istimal. Ya, ketika dia keluar, ini namanya badal istimal. Nah, kalau di kitab kita, badal istimal itu apa? Ayyastamila al-mubadalu minhu. Mubadalu nanti sini sebagai fa'il dari ayyastamila. Jadi mubadal minhu itu, itu mengandung alal badali atas badalnya. Jadi mubdal minhu itu adalah kandungan dari badal. Itu definisi dari dari beliau. Bisartin dengan syarat atau bisarti Allah ya sih ha badali. Itu tidak sah untuk menjadikan badal bagian dari mubdal minhu. Bukan juznya. Bukan bagian dari mubdal minhunya. Tapi dia itu adalah kandungan dari mubdal minhunya. Kita lihat contoh di buku kita ya. Saroni as-sadi'ku khulukuhu. membahagiakanku. As-sodiku, yaitu sahabat itu. Sahabat itu membahagiakanku, khulukuhu akhlaknya. Nah, akhlak ini adalah kandungan yang ada pada as-sodik. Ini kekhususan sodik ini. Yang namanya sodik ini, ya sahabat ini, kekhususan dia adalah memiliki akhlak yang baik. Paham? Bukan bagian, bukan juz. Kalau juznya nanti itu seperti tangannya, matanya, kakinya, itu bagian dari asodik. As Tapi ini kandungan yang ada di dalam asodik. As Atau kalau kita sebutkan seperti definisi tadi, dia itu adalah kekhususan yang ada pada asodik. As Kita lihat fa kalimatu khuluquhu badalu istimalin. Maka kata khuluquhu adalah badal istimal. Li'annal mubdal minhu as-sadiq yas-yhamalu al-badalu khuluquhu. Karena mubdal minhu yaitu as-sadiq itu terkandung pada badal yaitu khuluquhu. Maksudnya apa? Khuluquhu ini ini adalah kandungan yang ada pada as -sodik. Ya, Khuluquhu ini adalah kandungan yang ada pada as-sadiq. Li'annal fakra yattajihu ila sababis sururi wahuwal khuluquh. Ma'annal sadiqah yashtamilu ala sifatin ukhram. al fakra, dikarenakan yaitu sebuah Pemikiran Yatajihu Itu akan terarah Ila sababis surur Kepada sebab terjadinya Kebahagiaan Apa sebabnya gitu Wahuwal khuluqu Sebabnya itu adalah Al khuluqu Akhlaknya yang baik as sadiqa Bersamaan as sadiq Yastamilu ala sifatin ukhra Itu masih mengandung Sifat-sifat yang lain tapi sifat yang membuat dia bahagia, membuat saya bahagia, adalah khulukuhu. Paham? Jadi kalau kita lihat definisinya ya. Tadi kan kalau definisi yang Anda sebutkan dari kitab yang lain, badal istimal itu adalah badal yang menjelaskan salah satu dari kekhususan yang terkandung di dalam mubdal minhu. As-Shiddiq ini mubdal minhu. Salah satu kekhususan yang ada pada dirinya adalah khuluqnya, akhlaknya atau penciptaannya. Ngafam? Bukan yang lainnya. Padahal As-Shiddiq di sini punya banyak sifat. Tapi yang paling mengagumkanku membuat saya bahagia adalah penciptaan yang ada pada diri as-shiddiq. Kalau Anda rasa dari definisi yang dari kitab yang lain ini lebih mudah untuk difahami. Kalau kitab yang dalam kitab kita disebutkan ayyastamilal mubdal minhu. Mubdal minhu berarti as-shiddiq. Ya, mubdal minhu di sini adalah as-shiddiq itu mengandung alal badali. Atas perkara yang ada pada badal. Yaitu khulukuhu. Jadi khulukuhu ini adalah kandungan yang datang dari as-sodik. Bukan bagian. Kalau bagian itu nanti seperti tangannya, kakinya, bajunya itu bagiannya. Tetapi ini kandungan yang ada di dalam as-sodik. Yaitu adalah perangainya ataupun akhlaknya. Ya, li'an al-faqra dikarenakan pikiran seseorang yatajihu itu akan terarah apa sebab yang menjadikan kebahagiaan itu didapatkan. Ternyata sebabnya adalah al-khuluqu. Bersamaan as-sodik, yaitu mubdal minhunya as-sodik, itu masih mengandung banyak sifat-sifat yang lain. Tapi yang membahagiakan dia, satu sifatnya, yaitu sifat khuluknya. Ini salah satu kekhususan yang ada pada as-sodik. Sedangkan as-sodik itu memiliki banyak kekhususan yang lain tapi satu yang keluar dan inilah yang membahagiakan saya. Ya, kalau dia kandungannya, maka itu namanya badal istimal. Kemudian lihat Wa mislu ajabatni al-Iskandariatu hawa uha Mengagumkanku al-Iskandaria sebuah nama tempat hawa uha yaitu udaranya Paham? Udara itu adalah kandungan yang ada di dalam al-Iskandaria Bukan bagian. Kalau bagian itu nanti seperti kota-kotanya, itu bagiannya. Tapi kalau udara, itu bukan bagian dari Iskandariya. Fakalimah tuha wa uha badalu istimali minal mubdali minhu al iskandaria li anna al-mubdala minhu yastamilu al-al-badali. Dikarenakan mudal minhu yaitu Al Iskandaria itu memang mengandung kepada badal. Maksudnya memang di dalamnya itu ada kandungan udara. Termasuk kandungan di dalam dari Al Iskandaria itu adalah Iskandaria itu memiliki udara. Jadi kekhususannya ya, misalkan Iskandaria itu udaranya itu selalu sejuk. Panasnya tidak terlalu menyengat gitu. Paham? Maka ini kan salah satu kekhususan yang ada pada Iskandaria. Maka kekhususan ini namanya adalah badal istimal. Ya, namanya itu adalah badal, badal istimal. Atau kalau kita buat contoh lagi. Contohnya itu kalian perlu tulis ya. Ajabani al-ummu sabruha. Ya, ajabani al-ummu sabruha. Mengagumkan diriku ibu itu sabruha, kesabarannya. Ya, sabruha itu kesabaran kesabarannya. Nah, Sobruha itu salah satu kekhususan sifat yang ada pada Al-Ummu. Bukan bagian, kalau bagian itu cantiknya misalkan, ataupun tangannya, itu bagian kakinya, itu bagian dari Al-Ummu. Tapi kalau sobrnya, sifat sabarnya, itu adalah kandungan yang ada pada diri Al-Ummu. Salah satu kekhususan Al-Ummu di sini adalah sifat sabarnya. Ah, Ketika kekhususan ini dikeluarkan, maka ini namanya badal istimal. Jadi kalian harus bisa membedakan. Ini yang keluar adalah kandungannya ataukah bagiannya. Kalau bagian itu namanya badal dominkul. Kalau kandungan itu namanya badal istimal. Kemudian wa badalul ba'di minal kulli wa istimali dan badal ba'dumin kull dan badal badal, badal, badal istimal yattasilu bihi ma dhamirun Domir harus bersambung dengan keduanya makanya tadi di contoh kitab kita itu contohnya adalah khuluquhu ada hu-nya di situ ada domirnya atau hawa uha ada domir yang kembali kepada mobdal minhunya. Jadi mau badal ba'du min dominkul atau mau badal istimal keduanya itu harus bersambung dengan domir. Yaudu alal mubdal minhu yang kembali kepada mobdal minhunya. Domir ini adalah domir yang kembali kepada mubdal minhu. Wa yutabikkuhu fi nawi wal adhi. Dan domir tersebut mencocoki mubdal minhu dari sisi jenis dan dari sisi bilangannya. Dari sisi jenisnya itu harus sama dan dari sisi bilangannya juga itu harus sama. Ya, domir itu harus sama. Kalau nanti asadiku muzakkar, khulukuhu muzakkar, domirhu <tuhu> muzakkar. <tuhu muzakar> Kalau ala iskandariyatuh mu mu'annas, maka hawa uha domirha juga adalah domir mu'annas sama ya al iskandaria mufrad mu'sanna mu'annas domirha mufrad mu'annas as aswadiku mufrad mu'zakkar khulukuhu domirhua adalah mufrad mu'zakkar jadi harus mencocoki mu'budal minhu dari sisi bilangan dan dari sisi jenisnya Kemudian kaidah yang berikutnya Al-ismu al-mu'arrafu bi alif lam allazi ya'ti ba'da ismi isyaratin yu'rabu badalan mutabiqan min ismi al Isim yang dimakrifatkan dengan menggunakan alif lam, makrifatnya memakai alif lam. Makrifat itu ada bermacam-macam ya. Tetapi yang diinginkan di sini adalah makrifat menggunakan alif lam. Allahziak tiba badai ismi isyaratin yang dia itu datang setelah isim isyro yang dia itu datang setelah isim isyro maka yu robu isim yang dimarifatkan dengan alif lam tersebut dirob sebagai badal mutabik atau badal kul min kul Ya, badal mutabik atau maksudnya adalah badal kul min kul min ismil isyarah yang diambil dari isim isyarahnya. Jadi isim isyarahnya nanti sebagai mu'bral minhunya alif lam isim yang memakai alif lamnya itu sebagai badalnya. Ah ini dinamakan badal mutabik atau lebih makaruf kita namakan badal kul min kul. Wau arabu i'rabu dan ayu rubu rubu irobaha irobahu dan dia di irob dengan irobnya isim isyarah dan ini sudah ma'ruf ya kalau isim isyarahnya situ fi mahalli rafin badalnya dibaca rafa kalau isim isyarahnya fi mahalli nasbin badalnya dibaca nasob kalau isim isyarahnya fi mahalli jarin badalnya dibaca jer jelas ini sudah kita lalui dia dianggap sebagai badal mutabiq atau badal kul min kull. Seperti haza at-thalibu nasyitun. Haza ismu isharatin mabniun alas sukuni fi mahalli rafin mubtada'un. Situ jelas karena ism ma'rifat jatuh di awal jumlah. At-thalibu di sini nanti badalun marfu'un wala matrufihi ad-dhammadi adalah badal yang dibaca marfu'. Ya. Karena al-haza fi mahalli rafin. At-thalimu dibaca rafa juga. Cuma kalau at-thalimu tidak boleh memakai fi mahall dikarenakan dia bukan isim mabni. Yang memakai fi mahall di situ salah satunya adalah semua isim mabni dan masdar awal juga. Nasyitu nakhbarul marfuun wa laamaturafi ad-dhammatu lil mubtada'i Kemudian Raaitu haza at-thaliba ini penjelasannya sama atau contoh yang lain sallamtu ala hadzal thalibi ini juga sama dibaca thalibi karena haza fi mahalli maka dia dibaca dalam keadaan jar Kemudian dicatat ini ada beberapa kaidah ya yang berkaitan dengan badal. Ini di kitab kita sudah anggap selesai. Nanti setelah itu kita masuk munada. Cuman di sini ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan. Kaidah yang pertama, badal mengikuti mubdal minhu dari sisi i'rab. Badal mengikuti mubdhal minhu dari sisi ikrof. Apabila mubdhal minhu rofa, maka badal pun dibaca rofa. Ya, apabila mubdhal minhu dalam keadaan rofa, maka badal dibaca rofa. ingat, badal mengikuti mubdal minhu dalam sisi ikrobnya kalau mubdal minhu rofa dia rofa dan apabila nasob maka dia pun nasob dan begitu juga seterusnya kalau dia jer maka badalnya pun jer jadi mau badal apapun ya dalam sisi ikrob harus mengikuti mubdal minhunya kerjaa al-ustazu Zaidun. Zaidun sebagai badal kull min kullnya. Al-ustazu al rafa', Zaidun rafa'. Raaitu Ro al-ustadza Zaidan. Al-ustadza sebagai mubadal minhu, nasab. Zaidan juga dalam keadaan nasab. Jadi harus saling mencocoki. Kaidah yang kedua Badal mengikuti mubdal minhu dari sisi jenisnya. Ya. Badal mengikuti mubdal minhunya dari sisi i'rab eh dari sisi jenis dalam kurung muzakkar dan muannasnya tutup kurung dalam sisi muzakkar dan muannas dan juga dalam sisi bilangannya dan badal-badal mengikuti mubdal minhu dalam sisi bilangannya. Jadi kalau mubdal minhunya mufrad, badalnya mufrad. Kalau mubdal minhunya uh, musanna, badalnya musanna. Mubdal minhunya jamak, badalnya jamak. Dengan syarat, ini tadi syarat yang yang pertama tadi yang kita sebutkan tadi yaitu mengikuti dalam sisi muzakkar dan muannas, eh, dalam sisi jenis atau mengikuti dalam sisi bilangan dengan syarat apabila badalnya adalah badal kulmin kul. Ya, dengan syarat badalnya itu adalah badal kulmin kul. difahami ya mengikuti dalam sisi jenis dan dari sisi bilangan badal mengikuti mubdal minhunya kalau badalnya adalah badal kul min kul Seperti contoh tulis jaa'a al-ustazu zaidun sama ja'at al-ustazatu hindun ja'a al-ustadzu Zaidun di situ al-ustadzu muzakkar Zaidun muzakkar jenisnya sama al-ustadzu mufrad Zaidun mufrad itu wajib kalau badalnya adalah badal kul min kul dan Zaidun di sini adalah badal kul min kul atau ja'at al-ustadatu Hindun al-ustadatu Muannas, Mufrod muannas Hindun Mufrod muannas Hindun Badal Kul min kul Dan boleh menyelisihi Mubdal minhu Dari sisi bilangan dan jenis Dan boleh menyelisihi Mubdal minhu Dalam sisi bilangan Ataupun jenisnya Eh, boleh menyelisih ya apabila selain dari badal kul min kul apabila selain dari badal kul min kul Jadi ringkasnya seperti ini kalau dia adalah badal kul min kul Maka dia mencocoki modal minhunya dari sisi Eropa Iya e ya, kalau badal badal ya secara umum ya mengikuti modal minhunya dari sisi Eropa itu jelas mau kul min kul, baqomin kul atau istimal dia mengikuti dari sisi Eropa itu harus sama semuanya. Kode yang kedua Badal mengikuti mubadal minhu dari sisi jenis dan dari sisi bilangan. Itu kalau badalnya adalah badal kul min kul. Tapi kalau badalnya adalah badal selain dari kul min kul. Maka boleh saling menyelisihi. Contohnya. A'jabani Zaidun. A'jabani Zaidun suja'atuhu. A'jabani Zaidun suja'atuhu. Terlihat ya. Zaidun muzakar, mufrat. Suja'atuh mu'annas, mufrat. Boleh di sini. Loh kenapa bisa diperbolehkan? Karena suja'at adalah badal istimal, Bukan kul min kul. Kalau kul min kul, harus sama semuanya. Tidak boleh ada yang berbeda. Jenisnya, bilangannya harus sama. Tapi kalau dia selain badal kul min kul, maka boleh, berbe boleh berbeda. Koedah yang berikutnya. Ini masih koedah-koedah yang membahas seputar badal ya. Tidak disyaratkan. Badal mengikuti mubdal minhu. Ya tidak disyaratkan. Badal mengikuti mubdal minhu dari sisi ma'rifat atau na'kirohnya. Jadi tidak ada syarat. Kalau mubdal minhu ma'rifat, badal ma'rifat. Kalau mubdal minhu na'kiroh, badal harus na'kiroh. Itu tidak syarat. Artinya... Boleh badalnya ma'rifat mubdal minhu ma'rifat boleh. Badalnya nakira mubdal minhunya nakira boleh. Badalnya ma'rifat mudal minhunya nakira juga boleh. Jadi enggak syarat dari sisi takyinnya itu harus sama, itu enggak syarat. Contohnya ditulis ZURTU tu jamilatan. ZURTU tu jamilatan. Hadi hayawani. Hadi Kotal Hayawani. Itu jelas contohnya. Zurtu. Hadi Kotal Jamilatan. Saya menziarohi. Sebuah kebun yang yang indah. Apa kebun itu? Hadi Kotal Hayawan. Yaitu kebun binatang. Nah hadikotan jamilatan ini adalah mubdal minhu dia dalam keadaan nakiro atau ma'rifat nakiro sedangkan hadikotan hayawani itu dalam keadaan ma'rifat kenapa? karena isim nakiro bersandar kepada setelahnya isim ma'rifat berarti hadikota di sini dihukumi ma'rifat makanya enggak harus enggak syarat Mubdal minhu nakiro badal nakiro Itu enggak syarat Mubdal minhu ma'rifat badal badal ma'rifat Juga enggak syarat Bahkan boleh berselisih Mubdal minhu nakiro badal ma'rifat boleh Mubdal minhu ma'rifat badal nakiro juga boleh ada, anda cukupkan dulu. Pertemuan berikutnya kita membahas masalah Al Munada. Semoga mudahan difahami, dimurajai. Subhanaka Allahumma Rabbanahu Wabikaumdet. Shahadatul Ilahillah Antas Taqfiru Kawaitu Iray.